يا رب العالمين كما يحب ربنا ويرضى اللهم على محمد Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Wala hawla wala quwata Illa billahil alihil azim Amma ba'du Para jamaah hadirin Hadirat Kaum muslimin Dan muslimat Ikhwani wa akhwati Saudara-saudara saya begitu pula saudari-saudari saya Saya, seibu Begitu pula seiman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah ini merupakan Pertemuan kita yang kedua Pada kajian kita yang lalu Kita berbicara mengenai Takdir Dalam sorotan Al-Quran Karena kebanyakan dari kita banyak menyalahfahami maksud dari takdir yang begitu indah, yang begitu sempurna dan bijaksana. Hingga akhirnya mengarahkan seorang kepada apa? Kepada rasa buruk sangka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kata takdir dalam Al-Quran tidak pernah dinisbatkan kepada Allah dalam arti yang negatif tapi menunjukkan ilmu kebijaksanaan dan kesempurna. Seperti yang kita baca bersama-sama, "Wasyamsu tajri li mustaqarril hadzalika taqdirul azizil alim", bagaimana matahari dia sebagai poros bagi planet-planet yang mengorbit di sekitarnya tapi dalam waktu yang sama dia juga mengorbit mengitari pusat galaksinya bersama seluruh planet-planet yang mengelilinginya lalu Allah terangkan dalika takdirul azizil alim itulah merupakan ketentuan hukum-hukum yang ditetapkan oleh yang maha perkasa lagi maha tahu coba bapak ibu renungkan sama-sama Bumi kita ini yang melakukan rotasi di hadapan matahari hingga melahirkan perubahan siang dan matahari malam. Kemudian dia melakukan revolusi mengitari matahari selama satu tahun. Yang menakjubkan bulan mengitari bumi kita hingga kita dapat membedakan bilangan hari dan bulan. Begitu pula planet-planet yang lain juga mengitari matahari. Yang menakjubkan matahari bersama seluruh planet juga mengorbit di sekitar pusat galaksinya itu Bima Sakti kita ini. Betul-betul amat menakjubkan padahal bumi kita sebagaimana kita tahu di mata kita merupakan sesuatu yang besar. 2 3 lautan, 1 daratan, pegunungan dan dataran yang rendah. Bagaimana dia melakukan rotasi Juga melakukan revolusi mengitari matahari Tapi kita tidak merasakan getarannya Padahal kecepatannya lebih cepat dari kecepatan pesawat Sedangkan kita menaiki pesawat yang bagaimanapun canggihnya Kita akan rasakan getara Betul tidak ibu-ibu sekalian Tapi ibu dengan rahmat Allah Ta'ala Bapak-bapak tidak merasakan getaran Karena getaran sedikit saja akan menimbulkan Kecemasan di hati dan kerusakan pada apa-apa yang kita bangun Nah siapa kira-kira yang menentukan yang mengatur sedemikian rupa Dalika takdirul azizil alim Inna kulla syai'in biqadar Segala sesuatu kami ciptakan dengan ukuran Dan hukum-hukum yang mengatur وَخَلَقَقُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا Dia menciptakan segala sesuatu Dia menetapkan hukum-hukum dan aturan yang mengaturnya Oleh karena itu Dalam Al-Quran Tidak ada satupun ayat Yang menisbatkan takdir kepada Allah Yang menunjukkan arti negatif Oleh karena itu Mengherankan sekali Kalau anak manusia lahir cacat Dia bilang takdir oh kira-kira takdir Allah yang salah apa manusianya yang salah kita saksikan bagaimana manusia yang lahir ke dunia ini secara umum lahir normal dan ada hitungan waktu dalam kandungan dari mulai terjadi pembuahan berubah menjadi zigot kemudian bagaimana dia melekat pada dinding rahim kemudian melakukan pembelahan sel hingga sempurna Dengan hitungan-hitungan yang dapat diperhitungkan Hingga kita dapat menantikan kapan saat kelahirannya Kalau seandainya anak lahir cacat Bukan karena kesalahan Allah Coba perhatikan Ada kemungkinan ibunya mengkonsumsi obat-obatan Yang dilarang untuk wanita hamil Coba ibu perhatikan Kalau kita beli obat batuk ada keterangan dilarang anak kecil di bawah usia sekian dan ibu yang hamil kalau kita membeli salep yang mengandung steroid ada peringatan jauhkan dari anak-anak dan wanita hamil, walaupun hanya salep melekat di kulit, dia meresap ke darah begitu juga seorang dalam keadaan flu dia makan flu dan atau makan dekolgen Terjadi pendarahan pada anak tersebut. Akhirnya ibunya melahirkan anak dalam keadaan sumbing. Jadi terjadinya cacat karena ada intervensi dari luar. Atau seorang suami gemar melacur, terkena herpes, menggauli istrinya, anaknya lahir tapi dengan mata buta, tidak bertangan, atau kepala tempurungnya tidak sempurna tertutup. Ini bukan kembali kepada kesalahan Allah, karena perhitungan Allah tidak pernah salah. Tapi tangan-tangan manusia ini yang melakukan kerusakan. Allah ciptakan gunung-gunung dengan pohon-pohon yang melindunginya hingga menahan tanahnya. Karena gunung itu kalau kita gali, kedalamannya sudah batu-batu. Bukan lagi tanah. Perbukaan tanah hanya apa? Hanya sedikit. Pohon-pohon ini yang mengikat diantaranya. Menjaga dari longsor Berfungsi sebagai paru-paru bumi Memberikan suple oksigen buat kita Dan menghindari banjir juga Manusia menebangi tanpa perhitungan Menimbulkan longsor banjir Adanya longsor banjir bukan karena takdir Allah Tapi pelanggaran terhadap takdir Allah Allah perintahkan pria wanita hidup berpasangan Dan tidak bergaul secara liar Dengan bukan pasangannya Si laki-laki bergaul liar menularkan pada si perempuan penyakit kotor. kalau mereka hidup dalam kebersihan, kira-kira penyakit kotor tersebut akan ada apa tidak? Tidak. Lahirnya sepilis tidak mungkin terjadi pada pasangan suami istri yang baik menjaga diri Begitu juga HIV, akibat hubungan bebas atau herpes yang menyerah... Ya. Kelamen-kelamen pria maupun wanita Itu juga akibat dari pergaulan bebas Jadi jangan dibilang takdir Allah Tapi pelanggaran terhadap takdir Allah Begitu juga LGBT Lesbian, gay, bisek ya. Ini akan mengakibatkan lahirnya efek-efek yang negatif Ini merupakan gangguan jiwa Yang menimbulkan juga kerusakan pada tubuh manusia Dan keseimbangannya Kalau LGBT itu benar Bapak Ibu sekalian, gak mungkin lahir Bapak Ibu. Karena melalui proses LGBT tidak akan lahir anak manusia dan tidak akan berkembang dia. Bahkan yang mempraktekkan perbuatan tersebut lahirnya pun dari pasangan pria dan wanita. Betul gak Ibu, Ibu sekalian? Jadi Bapak Ibu harus tahu, tiap terjadi kerusakan, tiap terjadi kejanggalan, penyimpangan, semua akibat dari pelanggaran terhadap takdir Allah. Jangan justru kerusakan kita takdir om oh. Kalau ibu memilih seorang suami yang tidak baik Hidup ibu menderita jangan dibilang takdir Itu pilihan ibu Begitu juga bapak Kalau menikahi seorang wanita yang akhlaknya tidak baik Yang egois Yang hanya pandai bersolek Berdandan Membuat bapak merana Tidak mengurus anak Jangan salahkan takdir Ini karena kita tidak mengikuti petunjuk Allah memilih pasangan yang beriman dan bertakwa. Berarti pelanggaran terhadap takdir Allah Yang mengherankan kalau sukses dinisbatkan kepada usahanya. Kalau gagal pada takdir om. Aneh gak ibu-ibu sekalian? Jadi kesalahan kita dalam memahami takdir Allah. Melahirkan akhirnya pemahaman yang salah mengenai usaha. Kebijaksanaan Allah kasih sayangnya. Tidak pernah Allah menetapkan takdir buruk, tidak ada. Lahirnya keburukan dari kita. Dari pelanggaran, dari penyimpangan yang melahirkan efek buruk. Kalau takdir Allah diikuti, baik norma alamiahnya, norma-norma syariat yang merupakan takdir Allah diikuti, dipatuhi, manusia akan hidup damai dan sejahtera. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, Pemahaman yang salah ini Karena kita tidak merujuk kepada Al-Quran Nah bapak ibu boleh kaji Al-Quran Ditemukan tidak dalam Al-Quran Satu ayat yang menisbatkan takdir Dalam arti yang negatif kepada Allah SWT Sabbihismarabbikal Alladhi khalaqah Walladhi qaddarah Sucikan nama keagungan Tuhanmu yang maha agung Jadi jangan nisbatkan pada Allah apa-apa yang tidak layak. Yang telah mencipta, menyempurnakan ciptaannya dengan sempurna. Dan menetapkan kadar-kadar, hukum-hukum pada semua ciptaannya. Fahada, lalu Allah memberikan bimbingan buat kita untuk mengambil keuntungan. Kalau Allah tidak tetapkan hukum cara mengatur, katakan untuk menanam pertanian. Baik itu gandum, baik itu katakan padi Bagaimana orang bisa menanam? Oh tetapkan kadar dan hukuman Bagaimana cara bercocok tanam gandum Begitu juga padi Begitu juga buah-buahan Melalui hukum ini manusia belajar mengembang biakan Itu namanya takdir oh Yang kembali kepada norma-norma alamiah Begitu juga syariat yang Allah turunkan itu namanya takdir tashri'i norma-norma syariat yang diturunkan untuk mengatur hidup kita kalau kita patuhi kita akan selamat kita langgar kita akan merasakan efek-efek dan dampak negatif dari pelanggaran kita oleh karena itu pemahaman yang benar ini harus disosialisasikan supaya kita memiliki motivasi untuk bekerja, berjuang dan yakin akan apa? akan janji Allah dan tidak memiliki rasa buruk sangka kalau tidak, kita akan berubah menjadi seorang fatalis yang kena penyakit fatalisme ngapain kita berusaha, semua sudah ditentukan yang heran kalau memang seperti yang bapak katakan kenapa bapak kerja di kantor, kenapa bapak belajar kenapa kalau ada makan di meja, bapak gak mengatakan kalau Allah takdirkan tuh makan sampai ke tangan saya juga akan sampai ini pandangan yang salah Kita berusaha, kita berjuang Sesuai dengan hukum-hukum Allah Allah akan berikan hasilnya Buat kita semua Nah bapak-bapak ibu, ibu Sekalian itu hanya merupakan Ulasan dari sedikit pelajaran kita kemarin Kalau masih Belum jelas nanti bisa Kita lanjutkan dalam kajian-kajian e, Tambahan berikutnya Untuk hari ini Saya akan bacakan Beberapa ayat kembali dari surah e, Enamel Nanti saya minta ibu melanjutkan terjemahannya Saya baca al-fatihah dulu ya A'udu billahi minas rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم Sirata allahina an'amta alaihim Ghairil marbubi alaihim Warabballin Ayat 60 ya أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَا تَبَهْجَةً مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا اِلهٌ مَعَ الله بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ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 كُن فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَٰهُهُم مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عما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 Sadaqallahul azim Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyak Bapak-bapak ibu ibu sekalian Perlu sering-sering Membaca ayat ini dan merenungkannya Tadi Pak Iskandar telah memulai ya, Ayat 59 Wa qulilhamdulillah Katakanlah Segala puji bagi Allah Karena dialah satu-satunya Yang berhak menerima puja-puji Dalam arti yang sebenarnya Karena seluruh kebaikan yang kita terima Baik langsung atau tidak langsung Dari Allah Tanpa seizin Allah Kebaikan yang datang dari orang tua kita Dari teman kita Dari hewan dan tumbuh-tumbuhan Yang kita terima hasilnya Tanpa seizin Allah Tidak mungkin sama sekali kita menerima Oleh karena itu Yang menjadi narasumber Dari segala Kemuliaan Nikmat karunia Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Maka seluruh puja Puji syukur kita Kita persembahkan Seluruhnya kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Wasalamun ala ibadihilladhi nastofa Kemudian salam Yang Allah subhanahu wa ta'ala Ucapkan Untuk siapa Keselamatan Kalau doa salam dari kita Kalau dari kita ucapan salam doa Kalau dari Allah Limpahan keselamatan Karena selama ini tangan Allah Wasalamun ala ibadihilladhi nastofa Dan kesalahan, keselamatan, kesejahteraan Yang Allah melimpahkan atas hamba-hambanya yang dipilih Allahu khairun amma yushrikun Mana yang lebih baik? Allah yang menciptakan langit bumi, yang menciptakan kita Yang melimpahkan nikmat karunianya atas kita Ataukah yang mereka persekutukan bersama Allah Padahal yang mereka persekutukan juga merupakan makhluk-makhluk. Oh, jadi Allah bertanya, mana yang lebih baik? Allah, pencipta mereka, yang melimpahkan nikmat karunianya atas mereka, tempat kembali mereka, yang menyediakan surganya bagi orang yang beriman dan rakanya bagi orang yang ingkar. Manakah yang lebih baik? Allah, apakah yang mereka persekutukan? jawabannya Tidak ragu lagi Setiap orang yang berakal Nurani setiap manusia Pasti akan mengatakan Allah Dialah merupakan tambatan hidup kita Dari sana kita berasal Kepadanya kita kembali Dan kepadanya kita bergantung Dalam seluruh hidup kita Nah yang saya ingin ajukan Di sini pertanyaan Siapakah yang dimaksudkan dengan hamba-hambanya yang dipilih Siapa bapak-bapak ibu sekalian Dalam surah Fatir, Allah menerangkan ثُمَّ أَوْرَثْنَ الْكِتَابَ الَّذِينَ سْتَوْفَيْنَ مِنْ Kemudian kami mewariskan Al-Quran ini Untuk siapa? Untuk hamba-hamba yang kami pilih Nah, bapak ibu Yang mempelajari Al-Quran yang merupakan firman-firman Yang dijamin keaslian yang datang dari sisi Allah Adalah manusia-manusia pilihan Dan Nabi, para Rasul Merupakan manusia pilihan Untuk menyampaikan amanat ini Untuk kita <tuh> Pada zaman dulu Bapak Ibu sekalian Kalau sudah Orang mendengarkan Allah, Semua berdiam Nabi kita, para sahabat Keluarganya, para tabi'i tabi Semua mengatakan wa ta Kalau sekarang orang membacakan Allah, Mulai dijawab Fulan berkata begini Fulan berkata begini Imam Fulan berkata begini pada zaman nabi kalau sudah q Allah nabi pun tidak ber tidak berucap nabi saja yang membacakan Alquran dis saat menerima firman Allah nabi tidak pernah berdahului dan tidak pernah terlambat untuk mengamalkan tapi kalau sekarang begitu Allah memperdengarkan ayat-ayatnya Kita umat Islam bukan bersatu untuk mendengar, menerima setelah kita memahami isinya Tapi kita terpecah-pecah kepada kelompok-kelompok dan golongan Akhirnya kita lemah, rapuh, dengan mudah kita dipatahkan dan dicerai-beraikan Bukan janji Allah yang tidak dipenuhi Tapi kita tidak menepati janji kita kepada Allah Janji keimanan kepatuhan ketundukan padanya Jadi bedanya antara nabi sahabat dan kita semua Mereka begitu mendengarkan ayat Allah langsung wa Tidak berusaha untuk berdalih dengan berbagai macam dalih Menghindar dari ketentuan Allah Kalau orang-orang sekarang walaupun menamakan diri mereka kaum muslimin Ternyata banyak dari mereka yang berupaya menempatkan ayat-ayat Allah Bukan pada tempatnya seperti yang kita dengar dari sebagian orang mengatakan bahwa ayatun nur mendukung LGBT. Ada lagi yang mengatakan bahwasannya kata wali itu bukan berarti pemimpin oleh karena itu kaum muslimin boleh mengangkat pemimpin dari orang yang tidak apa? beriman. Padahal posisi pemimpin itu yang akan memandu. Kalau tidak seiman dengan kita, bagaimana dia akan memandu kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi keselamatan kesejahteraan Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang dipilih Hai Bapak Ibu kan sering membaca suratur Rahman kan dalam suratur Rahman Allah terangkan bahwa Al-Quran ini bukan lagi pengajaran dari seorang manusia tapi langsung pengajaran dari Ar-Rahman Hai Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman allama al-Qur'an Khalaqa al-Insana allamahu bayan Al-Shemsu wal-Qamaru bi وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَبَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْ فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُحْسِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلام رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان Coba renungkan Bapak Ibu sekalian Ar-Rahman yang maha pengasih, yang maha pemurah Dia yang langsung mengajarkan Al-Quran Nabi hanya menyampaikan خُلَقُلْ إِنْسَان Dia pula yang menciptakan manusia Allah Bayan, dia pula yang mengajarkan kepada manusia kemampuan untuk apa? untuk menerima ilmu pengetahuan dan menyampaikannya kepada yang lain kata Bayan, ini merupakan kelebihan manusia kalau bapak ibu menyekolahkan anak bapak dari mulai TK SD Dalam usia yang sama, seekor monyet juga disekolahkan di tempat yang sama. Kira-kira selama enam tahun. Yang diserap oleh anak kita dibandingkan yang diserap monyet, mana yang lebih banyak? Monyet hanya meniru kan? Tapi kalau manusia, selama enam tahun banyak pengetahuan yang didapatkan bukan hanya membaca, menulis, berhitung, Dia mampu untuk menerima bimbingan petunjuk dan juga memberikan petunjuk bagi orang lain. Mampu untuk belajar dari ayat Allah. ya Dan mampu untuk menguraikan, menjelaskan. Itu namanya bayan. Alamahul bayan. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Quran dari Allah. Manusia ciptaan Allah. Kecerdasan yang ada pada manusia dengan akal. Kemampuan dia untuk memberikan penjelasan dari Allah. Kira-kira Mungkin tidak terjadi benturan antara Quran Manusia dan akalnya Mungkin tidak, tidak mungkin Karena tiga-tiganya dari old. Kalau bapak beli mobil Mercy Spear partnya ada pada apa? Pada apa? Pada bengkel Mercy Kalau kita bawa ke Toyota kita pakai kan cocok tidak? Karena dua perusahaan yang berbe Begitu juga manusia ini dari Allah Quran dari Ong, kecerdasan dari Allah langit bumi dari Allah. Kira-kira mungkin tidak terjadi pertentangan, mustahil. Yang menimbulkan pertentangan bukan Quran, bukan akal, tapi hawa nafsu manusia yang berupaya untuk mencari-cari jalan, meninggalkan apa-apa yang dapat memelihara keseimbangan hidupnya bersama manusia yang lain. Kalau ego manusia dituruti rusak kehidupan manusia. Walau ittaba'al haqq wa ahwa'hum la Kalau kebenaran harus ikut selera manusia, langit bumi ini hancur. Oleh karena itu Allah tidak membenarkan manusia berbuat sesuka hatinya, ada aturan yang menjaga keseimbangan, tidak berbuat kedzaliman, tidak menyakiti orang lain, tidak melanggar hak-haknya. Ini yang dilanggar manusia karena ingin memuaskan hawa nafsu. Betul, Nabi Ibu sekalian? Jadi akal tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang datang dari Allah. Yang sering bertentangan nafsu dan kesombongan. Ulama-ulama bertentangan bukan karena kebenaran tidak jelas. Jadi sebetulnya asal mulanya bukan dari perbedaan pendapat. Tapi masalah pendapatan ini yang seringkali menimbulkan benturan. Memperebutkan pengaruh, pendapatan, lahir menimbulkan persaingan saling memfitnah dan menyesatkan. Jadi bukan perbedaan pendapat tapi perbedaan pendapatan. Jadi tidak perlu heran, orang bisa di hatinya dikuasai hawa nafsu, akibat yang timbul kerusakan di tengah-tengah manusia. Setelah Allah menerangkan bahwa Al-Qur'an pengajaran dari Allah, manusia ciptaan Allah, kecerdasan manusia juga dari Allah. Allah berikan satu perumpamaan yang indah. Wal yes, Matahari bulan, beredar dengan hitungan yang begitu akurat dan sempurna. Pernah tidak terjadi keterlambatan? Kalau bumi kita nih lagi berjalan cepat, berhenti mendadak. Kira-kira akibatnya apa? Nah, Begitu dia berhenti mendadak, seluruh bangunan di muka ini hancur. Samudra akan meluap. Kita dengan kecepatan 100 meter naik mobil mengerem mendadak. Gimana akibatnya? Walaupun mobilnya katakan cukup baik yang dalam mobil ini kalau tidak tidak apa tidak tidak siap gimana? Saya naik kendaraan pasti tidak jauh dari Hotel Borobudur. Saya lagi ngobrol tanpa persiapan yang bawa mobil ngerem mendadak coba sekitar 50 km saya terlepar menuju kaca padahal hanya kecepatan nah bagaimana kalau kecepatan 100 km berhenti mendadak atau kereta secara spontan langsung dia berhenti apa jadinya? nah bumi kita dengan samudranya dengan gunung-gunungnya dengan manusianya dan penduduknya kalau seandainya dia berhenti mendadak pada saat melakukan rotasi apa jadi Nah, saya tanya kalau seandainya bumi kita ini dalam rotasi melambat 1 jam per hari. Bukan 24 jam, tapi 25 jam. Kira-kira apa jadinya Ibu-ibu sekalian? Boleh tanya para para fisikawan apa yang bakal timbul? Ini kehancuran bukan kehancuran bumi kita Tapi berefek juga pada planet yang lain Kalau bumi kita ini terlambat Melakukan rotasi bukan 24 tapi 25 jam Akibatnya daya tolak yang ditimbulkan Akibat putaran akan melemah Maka dia akan langsung tertarik oleh gravitasi matahari Kalau sudah keluar dari gravitasi Gak mungkin bisa diselamatkan Sebaliknya kalau dia berputar lebih cepat 23 jam katakan, efek samping yang ditimbulkan, daya tolak semakin cepat berputar, semakin apa? Semakin menguat, dia akan lepas dari gravitasi. Apa yang bakal terjadi? Kita dapat hidup di bumi kita, Allah telah mengatur bobot bumi kita, rotasinya, revolusinya, jarak dari matahari hingga suhu udaranya stabil, itu diatur oleh Allah, itu yang dikatakan dengan kadar yang sempurna. Kalau terjadi perubahan saja akan terjadi kerusakan. Jadi matahari dan bulan dihisban dengan hitungan yang begitu sempurna. Wan najmu wasyjaru yasjudan. Bintang dan pohon-pohon semua sujud di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Sedangkan kita congkak dan sombong langit ditegakkan dibangun oleh Allah Allah letakkan neraca yang menjaga keseimbangan benda-benda di langit kalau neraca tersebut diangkat oleh Allah semua benda langit akan rutuh kita kalau menyaksikan masjid kita ini tampa tiang tengah dengan bentangan seperti ini sudah menakjubkan langit dibangun oleh Allah Dan bumi kita terapung di angkasa tanpa ada tiang yang menyanggah. Tanpa ada rel yang mengikat antara benda dengan benda. Tapi keseimbangan gravitasi yang diciptakan Allah. Ini namanya mizan raca. Allah tatgau fil mizan. Sebagaimana benda-benda langit yang terjaga keseimbangannya. Karena mengikuti raca Allah. Maka jangan kalian keluar dari timbangan yang Allah berikan untuk kalian yaitu Al-Quran. Ini Quran raca buat kita. Sebagai pedoman hidup Untuk memelihara hak-hak dan kewajiban kita. Wa aqimul wazna bil qisti Wa tuksirul mizan Dan tegakkan takaran dan timbangan dalam hidup ini Dengan cara yang jujur dan adil. Jangan kita menggunakan standar ganda Untuk kita lain, untuk orang lain lah. Tapi harus kita tegakkan keadilan Dengan sama di hadapan siapapun. Kalau Pak Iskandar mau beli tanah, bawa meteran sendiri. Meterannya panjangnya 110 cm. Yang jual bawa 90 cm, repot enggak? Repot kan? Oleh karena itu bagaimana orang menyepakati panjangnya 1 meter? Tahu tidak? Ukuran satu meter ini disimpan di satu museum di Perancis. Supaya orang punya tolok ukur menetapkan berapa panjangnya meter. Disimpan di museum di Perancis. Jadi kalau orang berbeda pendapat merujuk ke sana. Nah bagaimana mungkin hanya masalah panjang saja ada ukurannya, ada standarnya. Hidup kita dibiarkan oleh Allah tanpa neraca dan standar. Lusa apa tidak ibu sekalian? Ibu punya kewajiban. Atau dikenakan kewajiban terhadap suami dan anak. Terhadap masyarakat juga demikian. Tapi di samping kewajiban ibu punya hak. Yang ada pada suami, ada pada anak, ada juga pada masyarakat. Nah kalau setiap orang hanya menuntut kewajibannya, menuntut haknya, tidak menjalankan kewajibannya, rusak keseimbangan hidup ini. Kalau hukumnya dikembalikan pada selera, tidak kembali kepada hukum yang satu, apa jadinya? Oleh karena itu Allah setelah Al-Quran langsung dari sisi Allah untuk menjaga hak-hak kita, menjelaskan juga kewajiban kita agar hidup ini harmoni dan penuh keseimbangan setelah itu Wal -ba -ah -anam. bumi ini diletakkan posisinya oleh Allah disiapkan kondisinya dengan oksigennya, dengan akhirnya dengan atmosfernya untuk kehidupan kita semua manusianya, jinnya termasuk juga hewan-hewannya Kalau Allah tidak menempatkan pada posisi yang tepat, mana layak? Kira-kira bisa gak kita hidup di bulan? Di planet Mars, Jupiter, Pluto. Bisa hidup sekali, Pak? Tidak mungkin. Kalau bukan karena ada atmosfer yang menjadi perisai buat bumi kita, tidak akan ada air. Nisinya air semua akan menguap. Tidak akan ada oksigen di bumi kita. Kemudian meteor-meteor, meteor-meteor, Yang menghempas permukaan bumi akan menghancurkan kehidupan kita semua. Tapi Allah mengatakan wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Kami jadikan langit ini sebagai atap yang menjaga memelihara kehidupan kita semuanya. Sebelum pengetahuan menyadari apa itu atmosfer, manusia telah mendengar keterangan dalam dari dari ayat-ayat Al-Qur'an. Bumi yang Allah letakkan bagi kita makhluk hidup semuanya fiha faqihatun wa nakhludhatul akman terdapat beraneka macam buah-buahan kormanya wal habbu dhul asfi wal rayhan dan biji-bijian seperti gandum beras yang memenuhi kebutuhan kita dhul asfi dengan kulit pelindung untuk membuat dia bertahan lama wal rayhan dan tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan aroma yang semerbak untuk tubuh kita pakaian kita, makanan kita Allah sediakan semuanya bagi kita semuanya Setelah itu Allah bertanya Maka wahai jin dan manusia tunjukkan Mana dari nikmat-nikmat Allah yang disebutkan tadi Yang kalian dustakan Kita terkadang bawahan ingat kebajikan atasan Saya gak bisa lupakan budinya, kebaikannya Tapi kita lupa pada budi kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala Seorang laki-laki ditanya, kenapa kamu berbuat begini? Karena saya gak bisa lupakan kebaikan istri saya yang luar biasa Saya gak tega untuk menolak kemauannya Walaupun dalam kemaksiatan pada Allah subhanahu wa ta'ala Istri juga begitu Kenapa kamu lakukan semua ini? Saya lakukan ini karena kebaktian pada suami. Suami saya yang begitu baik, yang begitu perhatian. Saya gak mungkin sama sekali apa bisa menentang dirinya. Dia wanita muslimah kawin sama non-muslim. Karena cinta pada suaminya lupa kepada Tuhan pencipta. Saya mau tanya sama bapak ibu. Suami yang takut istri, menurut ibu baik apa Tidak biar Bapak-Bapak tau lalu saya mau tanya istri yang takut suami menurut Bapak baik istri yang takut suami menurut Bapak baik gak? Hah? menurut Bapak baik gak? kebanyakan laki-laki senang ditakuti istrinya gak? Da? kalo saya gak mau Seburuk-buruknya suami yang takut istri, seburuk-buruknya istri yang takut suami. Sebaik-baiknya suami istri yang takut kepada Allah. Menggauli pasangan masing-masing karena takutnya, takwanya kepada Allah. Masing-masing menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Kalau istri takut pada kita, dia bisa mengikuti kita pada saat salah. Ikut juga mencelakakan diri kita. Begitu juga, kalau suami takut istri lebih banyak celakanya daripada selamat. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Oleh karena itu suami-suami yang takut istri. Tahu nggak bapak-bapak kalian, ini cerita rahasia diantara kita ini. Wanita mau diajak pergi sama siapa? Teman-temannya. Suaminya ini penakut di hadapan dia. Dibilang sama temannya apa? Wah, saya ini nggak gampangan keluar. Saya mesti minta idin suami, kalau suami idinkan, baru saya akan pergi. Dia mau tunjukin suaminya apa? Gagah, punya ketegasan. Padahal suami di rumah tikus. Artinya perempuan secara naluri sebetulnya tidak suka suami yang takut istri. Dia ingin suami yang punya wibawa, punya kewijaksanaan, bisa mengarahkan dia. Oleh karena itu, kalau bapak turuti istri, kemudian terjerumus dalam musibah, si perempuan bilang apa? Kamu yang salah. Suami bilang, kamu yang minta... Kamu kan pemimpin, masa kamu harus ikuti rait kamu? Kita kan diamanatkan di tangan kamu. Betul da, Ustazia? Jadi pada akhirnya yang disalahkan tetap laki-laki. Karena dia seorang pemimpin, seharusnya membimbing, mengarahkan istrinya. Yang baik dituruti yang salah, dia mengatakan maaf. Kita yakin bahwa kebijaksanaan Allah lebih tepat dibandingkan kemauan dan kehendak kita. Betul da, Ibu, sekalianya? Nah ini pasti akan menciptakan keseimbangan Tidak ada saling penindasan dan pejajahan Suami istri takut hormat kepada Allah Pasti dia akan menghormati pasangannya Nah itu yang kita inginkan Jadi jangan kita bangun rumah tangga Atas dasar ketakutan saling menakuti satu sama lain Terbuka cara bijaksana kita sampaikan Itu akan lebih nikmat Kadang-kadang orang memperhatikan seorang ayah Yang dihormati istrinya sama anaknya. Cuma anaknya tetap punya kebebasan untuk bicara sama dia. Sebagian orang bilang, Wah kalau saya sih begitu masuk rumah semua langsung diam Gak berani bicara kayak kamu. Dia bahagia dengan cara seperti ini. Padahal dia sebetulnya orang yang terasing di tengah-tengah keluarganya. Dia gak tahu apa yang dilakukan istri dan anaknya di belakang dia. Tapi kalau anak terbuka bicara pada kita, istri terbuka, kita tahu. Apa yang membuat mereka senang, apa yang tidak menyenangkan, apa yang baik buat mereka Daripada anak kita terbuka dengan teman-temannya, lebih baik terbuka dengan kita Betul gak ibu sekalian? Oleh karena itu ibu biasakan anak ibu kalau pulang dari sekolah Dia bercerita pada ibu, ada problema, ada apa Ibu pecahkan Ini akan membuat kehangatan, keharmonisan Rumah tangga akan terasa indah Nah kita kembali pada ayat-ayat yang tadi kita baca <tuh> Saya tidak akan banyak bertele-tele, tapi saya ingin kita berhubungan dengan Al-Quran secara langsung. Hingga bapak sebagai seorang muslim, ibu sebagai muslimah, menyadari indahnya Al-Quran dan bangga sebagai seorang muslim, bukan kata orang, bukan kata ustadz Fulan bukan kata ustadz Hussein, tapi Al-Quran yang berbicara. Hingga bapak ibu punya pegangan di saat menerangkan pada orang lain. Nah kita mulai dari ayat 60. Amman khalaqassamawati wal-arbo Wa anzala lakum minassamai ma'a Fa ambatna bihi hada'i qadata bahja Ma kana lakum antum ditushajarahan A ilahum ma'allah Bal hum qawmun Ayat 59 diawaii dengan pertanyaan. Allahu khairun amma yusyrikun. Manakah yang lebih baik Allah? Ataukah yang mereka persekutukan? Ini sebetulnya kelanjutan dari pertanyaan sebelumnya. Manakah yang lebih baik? Apakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Ini kelanjutan dari pertanyaan sebelumnya. Kalau terjemahan tadi bukankah? bukan kah. Kalau ini aman di sini kelanjutan dari pertanyaan tadi Allahu khairun amma yusyrikun manakah yang lebih baik Allah ataukah yang mereka persekutukan? Di sini amman khalaqos samawati wal arda manakah ya yang lebih baik yang telah menciptakan langit dan bumi wa sama dan menurunkan butiran-butiran hujan dari langit fa nabi maka kami tumbuhkan dengan butiran-butiran air yang kami turunkan tadi kebun-kebun yang indah permai Kata bahja itu indah permai yang menawak. Sekali-kali kalian tak kuasa untuk menumbuhkan pohon-pohon tersebut. Kalian hanya menanam tapi yang menumbuhkan siapa. Sekali-kali kalian tak kuasa untuk menumbuhkan pohon-pohonnya. Lalu Allah bertanya ilaahum adakah tuhan bersama allah yang melakukan semua itu jawabannya pak laa ilaaha illallah tiada ilah selain dari allah subhanahu ta'ala jadi melalui dialog melalui tanya jawab ini allah ingin menggugah kesadaran kita coba renungkan Mereka, mereka yang disembah selain dari Allah. Adakah yang menciptakan langit bumi? Tidak ada. Kemudian menurunkan butiran-butiran air hujan dari langit. Ibu, kalau bayar pam berapa, Ibu-ibu? Ibu cium aroma air dari pam gimana? Baunya tidak nyaman apalagi dari pejompongan sini. Dulu orang suka air dari Bogor, sekarang dari Bogor pun ternyata sudah tercemar. Coba perhatikan matahari yang menguapkan air dari laut yang asin. Kemudian begitu membumbung tinggi menjadi uap-uap air, Allah perintahkan angin untuk mengumpulkannya. Setelah itu mendistribusikannya secara bijaksana ke daerah-daerah yang diperintahkan Allah. Allah turunkan air di puncak-puncak gunung mengalir menuju sungai, meliuk-liuk, Allah tidak jadikan sungainya lurus supaya derasnya air juga berkurang dan bisa dimanfaatkan oleh para petani di daerah yang begitu luas dirintasi oleh sungai coba perhatikan siapa kira-kira yang melakukan semua itu adakah Tuhan bersama Allah kita tidak meresapi bagaimana satu peser pun kita tidak membayar dari air yang Allah turunkan Di samping air yang jernih turun ke bumi, menyerami sawah, ladang, begitu pula perkebunan dan hewan-hewan kita, Allah simpan air di tanah, dalam bentuk mata air. Begitu kita ambil melalui jet pump, airnya bercampur dengan tanah apa tidak? Airnya bersih, jernih. Siapa yang melakukan semua itu? Pernah kita renungkan ibu-ibu sekalian, bagaimana rahmat Allah, sepeser pun idatnya doa sedangkan kita baru pakai air dari penjombongan sebentar, tagihan gak berhenti-henti padahal air bukan mereka yang ciptakan mereka, hanya apa? melakukan pembersih itu pun tidak sempurna oleh karena itu ibu kalau masak teh dari air tenaga bang sini, langsung biru warnanya biru baunya sama sekali gak sedap, tapi kalau ibu ambil daerah-daerah dikatakan di daerah timur apalagi yang ke arah Bogor, ibu ambil air untuk masak jernih dia punya teh luar biasa, kopinya enak Disini ibi-bibu seka lama berubah jadi biru فَأَمْبَتْ نَبِهِ حَدَاءِ قَذَا تَبَحْجَ Kami tumbuhkan dengan air tadi kebun-kebun yang indah permai disamping memberikan rasa aroma pemandangan yang indah bagi orang yang memandang sekali-kali kalian takkan kuasa menumbuhkan pohon-pohonnya lalu Allah bertanya La ilahumma Allah, adakah ilah bersama Allah Atau selain dari Allah yang melakukan semua itu Jawabannya La ilaha illallah Pada saat bapak ibu mengucapkan La ilaha illallah Renungkan bagaimana nikmat-nikmat Yang Allah limpahkan atas kita semua Semua bersumber dari Allah Balhum qawmun ya'dirun Tapi sayang, sungguh sayang Mereka bukan kembali kepada Allah Justru mereka menyimpang dari kebenaran mempersekutukan Allah Dalam bahasa Arab kata adalah mempunyai makna yang bermacam-macam Adalah hu meluruskannya Adalah fil hukmi memutuskan hukum dengan adil Adalah anhu berpaling daripadanya Adalah hu bi ghairihi, mempersekutukannya dengan yang lain Alhamdulillahi alladzi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati al wan-nur walladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit bumi lalu menciptakan siang dan malam sebagai apa? Akibat daya rotasi bumi kita di hadapan matahari tapi sayyalladzina kafaru orang-orang kafir birabbihim ya'dilun mereka mempersekutukan Tuhan mereka. Jadi adalah satu kata kerja bisa berarti macam-macam tergantung penempatannya. Adalah anhu berpaling, adala hubi ghairihi mempersekutukan, adala fil hukmi berlaku adil, adahu meluruskannya. Oleh karena itu kita harus betul-betul ya di saat kita mempelajari Al-Qur'an orang yang menterjemahkan, menerangkan, ya. Melihat penempatan dari setiap kata. Di sini terjemahannya berpaling kan? Betul. Berpaling kalau dikatakan balhum qaumun ya'dilun anil haq. Mereka berpaling dari kebenaran. Kemudian berpalingnya bagaimana? Mereka mempersekutukan Allah dengan yang lain, menyembah, bersyukur kembali kepada selain Allah. Balhum ya Nah kalau ayat-ayat ini dibaca, jangankan orang tua, anak kecil saja faham Tidak berbelit-belit, tidak membingungkan, tidak melahirkan berbagai macam aliran Yang ini syiah, sunnah, mu'tazilah, maturi di asyari Akhirnya di Youtube saling serang menyerang satu sama lain Ini iman dalam Al-Quran yang sederhana Nah kelanjutannya <tuh> Amman ja'ala al-arba qarara Waja'ala khilalaha anhar Waja'ala lahara wasiya Waja'ala bainal bahraini hajiza A ilahumma allah La illallah Ini bukan menambah ayat Tapi jawaban dari pertanyaan ini Bal aktharuhum la ya'lamun Nah pertanyaannya coba siapakah yang lebih baik Yang telah menjadikan bumi sebagai tempat kediaman yang nyaman aman bagi kita Kalau bumi seperti planet Mars Seperti planet-planet yang lain Tidak mungkin dapat menjadi tempat yang aman bagi kita Suhu udaranya rotasi bumi ini menghadapi matahari yang membelakangi matahari gelap yang berhadapan dengan matahari ter kalau statis tidak berputar yang menghadapi matahari terbakar yang membelakanginya apa membeku dan akibatnya manusia makhluk hidup tidak akan dapat hidup di atas muka bumi tapi rahmat Allah Ta'ala jadi siapakah yang telah Menjadikan bumi Sebagai tempat kediaman Yang nyaman dan layak Bagi kita semua, itu arti koror Dan Allah jadikan Di atas permukaan bumi Sungai-sungai Bandingkan coba Sungai yang diciptakan Allah Sama sungai-sungai irigasi Buatan manusia, mana yang lebih indah? Kali malang itu, kan lurus kan? Manusia menggunakan jalan pintas, tapi kali ciriwum, pertama derasnya air berkurang, dia melintasi daerah yang luas, para petani mengambil manfaat daripadanya. Kemudian saksikan bagaimana dulu batu-batuan, pasir-pasir yang sekarang telah hilang karena keserakahan manusia, kemudian mereka membuang sampah sekehendak hati mereka. Waja'ala khilalaha anhara Kemudian Waja'ala laha rawasya Waja'ala bainal bahraini hajizah Lalu Allah meletakkan di permukaan bumi Rawasya Rawasi, jamak dari Rawasya Itu apa? Gunung-gunung yang ditancapkan Allah Di atas permukaan bumi Siapa kira-kira yang melakukan hal tersebut? Wajala bainal mahrayni hajiza. Da'wah ciptakan di antara dua air yang tawar, di antara dua lautan tawar dan asin, sekat pemisah dengan berat jenis air yang berbeda. Bapak ibu kalau pergi ke pelabuhan ratu, di tepi pantai sawah-sawah, kita ambil air ke bawah, keluar airnya jernih, di sebelahnya lautan. Siapa yang memisahkan di antara yang tawar dan asin? Kalau disirami air laut, hidup gak itu padi-padinya tidak akan hidup tapi dengan rahmat Allah Allah sediakan air tawar bagi mereka-mereka yang tinggal di tepi pantai dimana Allah ciptakan sekat dengan hukum-hukum yang membuat air laut tidak masuk menyerang daratan selagi terdapat air dulu kita di cempaka putih tempat kita bermain dulu kalau memancing pada tahun 70-an tahun 69-68 kita mancing di cempaka putih yang sekarang Pulau Mas dulu belum ada. Dan subhanallah kita tinggal di hutan kayu. Orang kalau dipindahkan dari hutan kayu digusur ke daerah Wisma Darmaala sekarang, yang di mana yang di Cipayung itu atau katakan daerah apa namanya? daerah yang elit sekarang ini. Di hutan kayu orang diungsikan ke sana nangis karena enggak ada listrik, enggak ada lampu sama sekali. Daerah pembuangan sekarang jadi daerah elit. Rawasari itu ya. Itu dulu merupakan daerah buangan, semua merupakan rawa-rawa. Tapi kalau kita ambil air ke bawah, airnya masih tawar murni. Kenapa? Karena resapan air cukup. Itu daerah-daerah orang pemancingan, semua merupakan daerah rawa-rawa. Orang mandi di sana, orang mencari ikan di sana. Begitu dibangun tanpa perhitungan, semenjak saat itu airnya payau. Apalagi kalau musim panas, asin. Musim panas, airnya hasin luar biasa. Tapi Allah dengan rahmatnya wa ja'ala bainal bahraini hajizah, Allah letakkan sekat di antara dua lautan. Nah, saya ingin tanya. Allah mengatakan, Allah meletakkan gunung-gunung sebagai paku yang memelihara keseimbangannya dalam surat Luqman. Agar tidak membuat bumi kalian ini goyang Bapak, Ibu, kalau punya mobil bannya tidak balance biasa kalau ban sudah lama dipakai kan suka tipis sebelah kan pada saat dia berputar karena tidak seimbang dia apa? tidak akan balance kalau dua-duanya yang bagian belakang tidak balance kalau jalan mobilnya ngengkang orang yang dari belakang bisa melihat bagaimana itu mobil jalannya tidak stabil nah bagaimana cara membuat ban tersebut stabil dibalans apa yang dilakukan peleknya ya. Yeah. Pelek nih ya. Yeah. diputar di balance, kelihatan nanti sebelah kanan sebelah kiri berapa kekurangan kira-kira bagian tipis sebelah kanan sebelah kiri. Kemudian yang kurang mereka berikan timah dengan ukuran yang sama, katakan 5 mili atau 6 mili 5 gram atau 6 gram, mereka berikan timah di daerah yang kurang. Begitu diputar kembali, ternyata dalam kondisi yang stabil. Tapi begitu nanti ganti ban baru, itu timah harus dibuang kembali. Karena ban baru apa? Dalam kondisi bagaimana? Kemudian kembali mereka balan sesuai dengan kondisinya. Nah gunung-gunung ini diantaranya untuk menjaga bumi kita agar tidak goyang. Dua per tiganya lautan. Dua per tiga? Sepertiga daratan. Dengan adanya gunung-gunung yang diperhitungkan oleh Allah menjaga keseimbangan bumi agar tidak goyang pada saat apa? Itu diterangkan Allah dalam surat lukman. وَالْقَوْفِ الْعَرْبِ رَوَاسِيَا عَنْتَ مِيدَ بِكُمْ Allah tancapkan gunung-gunung di bumi ini Agar tidak membuat kalian goyang Kalau goyang Bagaimana kira-kira Itu 9, skala rechter di Aceh Tidak ada apa-apanya Kalau goyang Ibu tidak enak makan, tidur Bahkan ibu bisa tertimbun oleh bangunan-bangunan ibu-ibu sekalian Jadi bagaimana perhitungan Allah subhanahu wa ta'ala Yang begitu sempurna Setelah itu Allah bertanya A allah La ilaha illallah Tapi yang terjadi, Bukan mereka mengakui La ilaha illallah Bal aktaruhum la ya'lamun Tapi kebanyakan mereka Tidak memahami, mengetahui hal ini. Karena mereka Tertarik perhatiannya untuk dunia. Untuk karir. Untuk hawa nafsu lupa pada Allah yang telah melimpahkan nikmat karunia atas mereka. Jelas lingu sekali. Jelas kan? Um mayyujibul muttor fa yakshifu fa yakshifu as wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilaahum Allah qali ma tadakkaru Kembali Allah bertanya, siapakah yang lebih baik? Allah. Ya. Yang menyingkap. Asu ya. As berbagai macam keburukan dari orang-orang yang terjepit. Amma yak syifus, yujibul mutar wa ya. Siapakah? Yang mengabulkan doa-doa orang yang terdesak, terjepit pada saat dia memohon pada Allah. Wa yak Menyingkap dari kalian berbagai macam keburukan Dan menjadikan kalian di muka bumi ini Sebagai khalifah-khalifahnya Siapa yang melakukan tersebut Dan mana yang lebih baik Allah Apakah yang mereka persekutukan Allah sebutkan di sini Mengabulkan doa orang yang terjepit Kenapa ibu-ibu sekalian Orang kalau terjepit Doanya pasti hanya tertuju pada Allah Ta'ala Tapi kalau ibu tidak terjepit, ibu lagi butuh rezeki tapi ibu masih punya simpenan 100 juta. Ibu masih apa? Masih berharap pada simpanan ibu. Tapi kalau sudah mulai simpenan ibu, menurun, menipis, tinggal 1 juta, tinggal 500.000 Ibu tidak punya harapan, kerjaan, gak menjanjikan ini, gak menjanjikan. Pada saat itu ibu di saat berdoa pasti apa? Sepenuhnya berharap pada Allah. Oleh karena itu ibu harus tahu kalau bapak ibu bisa berdoa pada Allah pada saat lapang pada saat sempit seperti bapak ibu berdoa pada saat dalam keadaan sempit maka Allah akan kabulkan doa ibu tapi repotnya begitu kita kuat begitu kita ini berjaya punya kita doa paling hanya sebagai apa? rutinitas bukan dari hati tapi ada sebahagian orang tidak pernah merasa aman dengan kekuatan maupun hartanya selalu dia berdoa dengan khusyuk hingga tiap dia berdoa air matanya berlinang. Orang ini orang-orang yang dengan mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesombongan manusia, dia merasa dirinya cukup, tidak butuh pada Allah, ini yang menghalangi doa dia. Lalu saya mau tanya, yang menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini siapa Ibu-ibu sekalian? saya satu hari, mungkin tahun 90 sekian, saya pergi haji. Kebetulan kita motong korban, kita tidak pesan kepada seseorang, kita berangkat sendiri ke Jabal Nur. Tempat penyembelihan hewan korban. Lalu satu hari saya liat, iring-iringan onta, jumlahnya luar biasa, tinggi-tinggi besar. Berjalan dengan rapi berbaris, Di depannya ada seorang yang menggiring satu unta semua ikut di belakangnya, tidak ada satu pun yang keluar dari barisan. Kebetulan sore hari kita lihat, saksikan pemandangan ontah-ontah yang begitu besar, tingginya luar biasa. Lalu saya bertanya, bagaimana itu ontah bisa berbaris dengan rapih? Lalu seorang menerangkan, itu orang yang memegang ontah di depan. Itu ontah di depan namanya dalil sebagai penunjuk jalan, ya. Dipegang oleh apa oleh penggembalanya Yang lain semua akan ikut di belakang Nah kalau onta yang jadi khalifah Nasib kita bagaimana Kita yang naik onta Apa onta naikin kita Kalau seandainya jangan jauh-jauh Kalau Allah berikan akal, kesempurnaan Bagi tikus Seperti yang Allah berikan pada manusia Kira-kira bagaimana tikus akan merajalah menyerang kita, membalas dendamnya terhadap perlakuan kita. Betul enggak? Arti kalau seandainya sebahagian makhluk, ya yang jumlah yang cukup besar diberikan akal seperti kita, bersaing dengan manusia apa jadinya? Tapi ternyata hewan-hewan tumbuh-tumbuhan, termasuk hewan di lautan, Allah jadikan sebagai apa? Sebagai pelayan kita dan manusia diangkat sebagai khalifahnya. Coba Bapak Ibu renungkan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan. Tapi terkadang ternyata manusia yang diberikan amanat, berkhianat bahkan lebih kejam dari apa? Lebih kejam dari hewan-hewan yang kita anggap buas. Hewan hanya memakan, memangsa, kalau dia lapar. Kalau dia kenyang, walaupun terdapat di depan dia hewan-hewan yang, yang penuh kenikmatan, lalu-lalang dia tidak akan peduli sama sekali. Saksikan manusia coba. Bagaimana kekejaman, keserakahan mereka Lalu Allah bertanya A Allah Adakah Tuhan selain dari Allah Yang melakukan semua ini buat kalian Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kita Bukan kalian kembali kepada Allah Tapi sedikit diantara kalian Yang mengambil pelajaran dari semuanya Allah bertanya siapakah yang memberikan bimbingan petunjuk bagi kalian di tengah-tengah kegelapan daratan maupun lautan kalau sekarang orang menggunakan kompas kan sekarang orang menggunakan GPS Dulu, orang menjadikan bintang-bintang ini sebagai apa? Peta buat mereka. Ibu pernah dengar enggak atau bapak-bapak bintang timur? Tahu bintang timur? Namanya terkenal. Bintang timur dikenal juga dengan bintang, bintang kejora. Kalau orang Arab bilang suraya. Bintang timur ini posisinya terdapat di timur, tapi dia bukan bintang sebetulnya. Dia merupakan planet yang menyala Venus. Karena dia menyala, seolah-olah apa dia merupakan bin, itu di tengah-tengah lautan, di tengah-tengah padang pasir, dijadikan sebagai pemandu buat mereka yang menunjukkan arah timur di saat matahari dalam keadaan tenggelam. Kemudian mereka tahu posisi dari setiap bintang-bintang dan namanya, membuat mereka dapat menempuh perjalanan yang cukup jauh di tengah padang pasir, Dengan peta yang Allah berikan buat mereka, begitu pula para pelayar zaman dahulu kala. Kalau sekarang orang-orang karena menggunakan alat, tidak peka. Bahkan jangan jauh-jauh di Inggris, anak-anak di SD tidak mampu berhitung di luar kepala. Karena biasa menggunakan apa? Menggunakan kalkulator, sampai tidak mampu untuk menghitung kalau ditanya berapa 8x8, dia tidak tahu. Dia buka kalkulator. Jadi kepekaan kita lama-kelamaan apa? Dengan alam ih. Nah Allah bertanya, siapa yang memberikan bimbingan bagi kalian di tengah-tengah kegelapan daratan dan lautan? Ibu kalau pesawat lagi terbang malam hari, kira-kira arah perjalanan mereka diarahkan oleh apa? Bukan oleh mata pilot, bukan. Pilot gelap gulita. Tapi diarahkan oleh peralatan-peralatan mereka yang mengarahkan mereka menuju tujuan mereka. Lampu hanya menerangi, Batas pandang mereka Bukan mengarahkan perjalanan mereka Jadi peralatan yang mengarahkan pesawat udara Di malam hari itu Menuju sasaran mereka Begitu pula di siang hari Jadi Allah bertanya Siapakah yang membimbing kalian Di tengah-tengah kegelapan daratan Maupun lautan Dan mengirimkan angin untuk kalian Sebagai pembawa ke kabar gembira Sebelum turunnya rahmat Allah Sebelum hujan turun Allah kirimkan angin pembawa kabar gembira. Angin-angin laut bertiup ke arah kita. Dengan keras tidak lama kemudian awan-awan digiring. Kemudian mulai berkumpul. Kemudian terasa mendung. Mulai memberikan harapan bagi kita semua. Siapa yang mengirimkan angin tersebut sebelum kedatangan rahmat Allah subhanahu SWT. A'ilahumma Allah, adakah Tuhan-Tuhan selain dari Allah bersama Allah yang melakukan semua ini? Ta'alallahu amma yusyrikun maha agung maha tinggi Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Dulu ada Dewa Hujan, Dewa Surya. Jadi masyarakat di zaman dulu mengembalikan kepada Dewa-Dewa yang mengatur, kalau Al-Quran mengembalikan semua ini kepada Allah subhanahu Wa ta'ala, Allah yang berkuasa di langit, di bumi, yang mencipta, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanamannya, yang bersama kita dimanapun kita berada. Nah, sebagai penutup, أَمَّنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ Siapakah yang telah memulai penciptaan? Penciptaan kita, langit, bumi, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, ثُمَّ يُعِيدُ Kemudian setelah kematiannya, menghidupkannya untuk kedua kalinya. Siapakah yang telah memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali setelah kematiannya? وَمَيْرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Dan siapakah yang melimpahkan bagi kalian rezekinya dari langit? Siapakah yang memberikan kalian rizki darilah langit? A ila Allah adakah Tuhan-tuhan bersama Allah yang melakukan semua ini yang memberikan rezeki yang menurunkan hujan yang menghidupkan yang mematikan kemudian menghidupkan kembali jawabannya qul hatu burhanakum in kuntum bawa bukti-bukti kalian yang mendukung adanya pelaku pencipta atau pengelola di langit maupun di bumi bersama Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada Lalu apa dasar manusia menyembah dan kembali kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sengaja Bapak Ibu sekalian saya bacakan ayat-ayat semacam ini untuk menggugah kita. Agar kita belajar keimanan langsung dari Al-Quran. Nah sekarang kita tambahkan sedikit masalah akidah. Kita sering dengar akidah kan? Akidah ini kalau kita perhatikan terdapat gak dalam Al-Quran? Kata akidah. Terdapat enggak? Nanti kalau bapak bertemu dengan ustadz Atau ulama manapun tanya Dalam Al-Quran ada enggak kata aqidah? Dalam sunnah Nabi ada enggak aqidah? Tidak ada Aqidah ini kata yang muncul Setelah umat Islam mulai bercerai-berai Kurang lebih sekitar 300 tahun atau 400 tahun setelah wafatnya Nabi Dulu yang ada iman, islam, ihsan Orang kembali kepada rukun iman, rukun islam, ihsan. Begitu umat islam berpecah belah, setiap kelompok ingin memagar pengikutnya, memisahkan dari yang lain. Orang syiah bilang akidah syiah. Ahlu sunnah bilang akidah sun. Kemudian di sunnah terbagi-bagi lagi. Akidah salafi, akidah as'ari, akidah maturidi. Di syiah juga begitu. Ada akidah akhbari, ada usulin. Akidah ini sebetulnya merupakan kata ya, Bid'ah yang tidak dikenal pada masa Al Nabi maupun pada masa sahabat aqidah ini merupakan pisau yang mencabik-cabik umat Islam Tadinya umat Islam satu Yang biasa mendengar dan akrab dengan istilah iman Islam Berubah setelah itu Kita dengar seseorang di Youtube menyerang Orang-orang yang berpegang kepada Akidah asyari Maturidi Menyerang habis-habisan Kelompok lagi menyerang pada akidah salafi Kelompok lagi menyerang akidah syiah Saya tanya pada kalian semua Pada mereka Ini kata akidah ini Yang kalian disebatkan pada syiah Pada sunnah Ash'ari Maturidi Ada gak dalam Al-Quran Dalam sunnah tidak ada sama sekali Kemudian Imam Abu Hasan Al-Ash'ari Imam Al-Maturidi Mereka mengajak orang untuk menisbatkan agama mereka kepada mereka atau kepada Allah? Kepada Allah. Imam Syafi'i kembali kepada Allah? Mengajak orang kembali pada Allah. Nah, yang di bawah ini yang berfanatik, mereka yang tersekat-sekat. Siapa yang menyekat? Ulama-ulama yang ingin mengambil manfaat dari masyarakat di bawah, ingin mengambil keuntungan, mereka menyekat nekat seperti zaman dulu. Ini bukan golongan kita, hati-hati. Ini golongan kita, ini bukan golongan kita. Saya pada tahun 60, 67 kurang lebih, 68. Saya masih SD. masih S. Lalu saya kebetulan menyaksikan acara pertandingan bulu tangkis. Pada saat itu pertandingan di final biasanya Indonesia dengan Denmark. Cina belum ada sama sekali, Indonesia dengan Den Denmark biasanya. Kita dengar Mulyadi dulu, di samping Rudi Hartono, belakangan muncul Mulyadi. Ya pemain-pemain kita yang tua-tua ya. Ah, pada saat itu saya menyaksikan sebuah acara televisi pertandingan. Di sebelah saya orang belajar di UI. Dia jauh lebih tua dari saya. Dibilang Husain, "Saya mau tanya kamu. Kamu muslim, mazhab kamu apa?" Saya terperangah. Saya bilang, "Saya enggak tahu. Saya muslim, saya hanya tahu rukun Islam, rukun iman." "Enggak bisa, kamu harus tahu mazhab kamu apa." Itu kata-kata itu sampai sekarang terkiang-kiang di telinga saya Kenapa kita harus dinisbatkan pada fulan-fulan? Kita hormati Imam Syafi'i, cintai Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, semuanya. Tapi cukup kita mengatakan anak muslim. Kalau kita ikuti pendapat dia anak muslim, ikuti Hanafi juga anak muslim. Karena yang diikuti pendapat, sedangkan syariat agama dari ong. Jadi jangan kita tambahkan lagi anak muslim. Jangan bilang anna syafi'i, anna maliki, anna hambari Walaupun fikih pendapat yang kita ikuti Syafi'i maupun maliki Tapi jangan nisbatkan kepada kita Nama-nama yang lain Yang membuat kita pecah belah Oleh karena itu Imam Tajuddin As-Subki Dia banyak mengambil dari madhab syafi'i Mengatakan Orang awab itu gak punya madhab Tergantung apa yang diajarkan gurunya Yang tahu perbedaan madhab itu Yang tahu dalil Oleh karena itu para ulama Jangan mereka menyibukkan umat di bawah Untuk berpecah belah Ajak mereka untuk kembali kepada Allah Kembali ke dalam Islam Bersatu di dalamnya Kemudian bimbing umat untuk Betul-betul meresapi kebesaran keagungan Allah Mencintai Allah Mengutamakan Allah dari segala sesuatu Beriman pada Rasulnya Beriman pada kitabnya Kemudian meneladani Nabi Dan sahabat-sahabatnya Dalam kehidupan yang begitu indah Kemudian kita menghormati ulama-ulama kita seperti syafi'inya, malikinya, hambalinya, hanafinya. Dan awam cukup dia mengambil dari guru-guru yang betul-betul mempunyai otoritas yang mengajarkan apa yang dia tidak tahu. Tapi jangan meracuni awam dengan berbagai macam kefanatika. Akhirnya masuk ke masjid, masing-masing membawa atributnya. Padahal Allah mengatakan, Al-Yawma Akmal Tula'kum, Dinakum. وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَوْضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ Allah berikan islam buat kita yang Allah ribai, kita ganti dengan yang lain. Oleh karena itu kita baik melalui rasil, melalui dakwah kita, kita ingin mengajak umat kembali ke dalam islam dan menunjukkan di hadapan orang identitas mereka di saat ditanya anak muslim, Wa nahnu muslimun Kita mencintai semua kaum muslimin kalau ada yang salah, perbaiki Ada yang bengkok, luruskan dengan cara yang baik Dan jangan saling mencerca satu dengan lainnya Imam, imam tidak pernah mengajak kita Untuk mengutamakan mereka dari Allah maupun Rasul Tapi mereka juga mengajak kita kepada Allah dan Rasul nya Oleh karena itu, saya tidak sama sekali suka menggunakan kata akhidah Karena akidah ini melahirkan apa? Melahirkan perpecahan. Dan akidah itu, kalau kita perhatikan di Al-Azhar ada pelajaran namanya At-tayaratul aqa'idiyah fil-Islam. Aliran-aliran ideologi dalam Islam. Orang disaat mempelajari ini bukan mempelajari iman kepada Allah. Tapi didorong ke arah kefanatikan. Yang besar tumbuh dalam lingkungan syiah menjadi syiah yang tumbuh dalam lingkungan salafi menjadi salafi, yang tumbuh dalam lingkungan asyari-asyari, mereka lupa pada agamanya, lupa pada kitabnya, lupa pada nabinya. Oleh karena itu, utamakanlah Allah, utamakan kitabnya, utamakan rasulnya, dan persaudaraan diantara orang yang beriman. Setelah itu kita bekerja, berjuang di arena kehidupan, yang pengusaha-pengusaha, kemudian kewajiban zakat yang dikeluarkan, yang teknologi teknolog yang teknokrat-teknokrat, Kemudian bersama-sama kita bangun bangsa negara kita. Tapi sayangnya, Buddha bersatu, Katolik bersatu, Protestan bersatu, kita umat Islam berpecah belah. Mirip dengan kambing yang saling tanduk-menanduk satu dengan lainnya. Jadi Pak Iskandar, ya, boleh coba tanya Bapak-Bapak Ibu Suka kepada guru-guru yang lain, ada tidak kata akidah dalam Quran maupun Sunnah? tidak ada. Bahkan kata kerja i'taqada ya'taqidu itu merupakan kata kerja baru tidak dikenal pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata ain, qaf dan dal digunakan untuk akad. Ya ayyuhalladzina amanu afu bil'uqud, wahai orang yang beriman penuhi akad-akad perjanjian yang kalian buat. Atau berarti niat. La yu'akhidhukumullahu bilaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima'aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kalian pada sumpah kalian yang tidak serius tapi sumpah yang kalian ucapkan dengan serius dan niat itu yang dikenakan jadi tidak ada satu pun dalam Al-Quran ayat maupun sunnah Nabi yang pernah menghubungkan agama kita dengan akidah tidak pernah ada jadi kalau saya katakan anak muslim, Pak Iskandar muslim, ibu muslimah, nahnu muslimun kira-kira lebih akar apa, -apa tidak Apalagi darah daging kita, sama. Ayah ibu kita, sama. Ditambah lagi kita sebangsa, setanah air. Seharusnya kita mengajak orang yang belum kenal Islam untuk masuk ke dalam Islam. Jangan seperti kejadian sebagai penutup kita terakhir. Saya naik taksi bersama seorang supir taksi di bulan Romabon. Pertama dia menangis, dia bilang, Ustadz, saya ini bingung. Orang bilang puasa saya tidak akan diterima kalau saya tidak bayar zakatul fitri. Jangankan untuk zakat fitrah untuk keluarga besok saya enggak punya uang Saya bilang tahu gak kamu maksud dari soda fitri Soda fitri itu pada zaman Nabi Diambil dari orang yang kaya mampu untuk membantu orang yang tidak mampu supaya bisa ikut berhari raya idul fitri Jadi bukan pajak tapi ini merupakan bantuan yang diberikan dari si kaya untuk orang miskin supaya bisa berhari raya makanya namanya zakatul fitri zakat yang diberikan untuk kebutuhan hari raya jadi kamu bukan orang yang wajib kamu yang berhak menerima nah yang kedua saya bingung usat Islam ada berapa sebetulnya Islam ada berapa saya terkejut luar biasa sebenarnya Islam satu tuhannya sama nabinya sama tapi saya bingung saya mengaji di pengajian dibilang itu sesat Saya pindah kemari, yang lain mengatakan sesat Jadi mana yang saya mesti pilih, Ustaz? Nah, ini betul-betul dilema dan bencana buat kita umat Islam. Dulu Nabinya mengajak pada Allah. Kitabnya mengajak kepada Allah. Mengajak mereka untuk hidup bersatu dalam agama Allah. Sekarang kita dipecah, belah, dan dicerai, beraikan. Jadi saya berharap, Bapak, Ibu, apalagi orang-orang yang sudah pensiun, Seperti kita-kita semua ini yang sudah mendekati hari akhir Bersihkan hati kita dalam berserah diri pada Allah Kembali kepada Rasulnya, kembali kepada kitabnya Dan cintai sesama orang yang beriman Hisap mereka di tangan oh, Kalau ada yang perlu ibu perbaiki, ibu perbaiki Dengan kata-kata yang manis dan indah Demikianlah para jamaah hadirin-hadirin sekalian Saya mungkin enggak buka tanya jawab Karena kebetulan Ada ceramah open house di sekolah kita Insan mandiri Jadi kalau seandainya Bapak Ibu nanti ada pertanyaan ya kita Insya Allah isi lagi apa namanya dengan kajian lagi Insya Allah dimulai dengan tanya jawab dulu Bapak Ibu ga usah keluarkan uang speser pun juga kan Bapak sebagai sudah mulai pensiun sudah gel butuh untuk keluarga untuk anak-anak Nah kalau untuk saya pribadi Bapak Ibu ga usah keluarkan apa-apa sama sekali apa namanya, insyaallah kita bertemu kita siapkan acara yang lebih panjang lagi sama-sama insyaallah ya mudah-mudahan saya bahagia sekali bisa bertemu dengan bapak-bapak ibu-ibu sekalian dari Farmasi Group ini dan rekan-rekan yang datang ini merupakan sebetulnya sarana yang bapak ibu sediakan buat saya untuk menyampaikan amanat Allah subhanahu wa ta'ala adapun imbalan yang saya terima jauh lebih besar Yang Allah sediakan buat saya, dunianya maupun akhiratnya lebih besar. Saya punya usaha, kalau saya mengajarnya tidak terima apa-apa, subhanallah, Allah berikan saya imbalan dari usaha saya berkembang dengan besar, menjadi pupuk dan air buat tanaman saya. Belum lagi, di hari akhir. Jadi insya Allah kita berjumpa lagi Pak Iskandar, tinggal tentukan aja waktunya yang kira-kira tepat, kosong. Saya siap untuk hadir bersama-sama. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa al'fu minkum wa assalamu alaykum